Mitra bisnis, pembaca kompas merasa keberatan dengan tilang yang dia kena atas pelanggaran tidak menyalakan lampu motor pada siang hari. Banyak kalangan yang merasa undang-undang yang mengharuskan menyalakan lampu motor pada siang hari adalah aneh. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Pak Izul, apa komentar Anda? Jadi begini, memang waktu penyusunan Undang-Undang kemarin, tahun 2009, ada uji coba penyalaan lampu di Malaysia, kan? Hmm. Historinya begitu. Di sana menyalakan lampu, tapi bukan lampu utama, cukup lampu kecil di sana. Jadi kalau sayangnya konstruksi sepeda motor kita ini lampunya semuanya lampu utama di depan itu yang gede gitu. Gak ada lampu kecil gitu. Sebenarnya cukup dengan lampu kecil aja cukup gak harus lampu utama yang dinyalakan. Hmm. Tapi karena memang waktu itu ada kesan bahwa penyusunan undang-undang itu dikebut target setoran kan selalu seperti itu. Itu kan di akhir periode kepengurusan DPR yang 2009 ya. Sehingga mereka banyak mengatakan masalah-masalah teknis. Yang penting cepat jadi gitu. Memang akhirnya ya begini seperti ini. Banyak aturan-aturan yang dasar teknisnya secara akademis belum dibahas cukup baik gitu. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara mengantisipasi keluhan-keluhan lain yang juga muncul dari pengendara motor seperti boros aki dan bohlam cepat rusak? Nah ini memang perlu artinya dari pihak kepolisian dengan beberapa pihak terkait mestinya duduk bersama. Mengkaji lagi apakah benar undang-undang ini cukup efektif dan efisien dalam pelaksanaan di lapangan gitu. Masalahnya kan di negara kita saat ini sedang ada isu besar untuk masalah penggunaan TPM bersubsidi. Dan tentu saja kalau menggunakan energi lebih banyak ya TPM yang digunakan pun juga lebih boros gitu kan. Apakah ini sudah sesuai dengan program nasional penghematan energi gitu? Jadi ya dia kepolisian tidak harus melaksanakan peraturan itu secara misalnya terlalu terlelak ya dengan kaku gitu. Tetap harus ada kearifan bahwa ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus diutamakan gitu menurut saya kan gitu. Tujuannya dengan menggunakan lampu pada motor itu meningkatkan aspek keselamatan kan pengemudi kendaraan mobil misalkan akan lebih mudah melihat kalau ada sepeda motor di samping kanan kirinya melalui kaca spion kalau mereka menyalakan lampu sepeda motornya tetapi sebenarnya yaitu tadi lampu yang dinyalakan tidak harus lampu yang besar maksudnya lampu utama ada sebenarnya lampu kecil yang harusnya didesain khusus untuk aspek keselamatan kalau kita memperhatikan misalkan pada saat ya turun hujan ya kalau turun hujan itu seringkali kaca spion menjadi tidak jelas terus sebanyak ketutup air seperti itu sehingga kalau melihat lampu di belakangnya itu akan lebih mudah gitu seperti itu itu sebenarnya semangat yang diusung oleh undang-undang kedua tahun 2009 itu tentang kewajiban menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor gitu lalu bagaimana bapak menilai sosialisasi mengenai aturan ini Sosialisasi memang seperti saya sebutkan tadi Karena peraturan ini kan dibuat dengan waktu itu dengan kondisi yang cukup singkat Cukup mepet waktunya Sehingga terkesan naskah akademik yang mendasari pengambilan kebijakan waktu itu belum cukup kuat Karena memang naskah akademik yang dibuat tidak cukup kuat Akhirnya materi untuk sosialisasi pun menjadi lemah juga gitu loh Apakah iya benar metode tersebut sangat efektif? terus apakah cukup worth it? dengan kondisi program nasional yang mengutamakan penghematan energi, nah itu semua memang harus dikaji lebih dalam lagi gitu loh akhirnya karena itu semua belum mendapatkan sumber atau referensi yang cukup terpercaya tentang hasil kajian itu akhirnya sosialisasinya pun juga tidak maksimal gitu, ya akhirnya penerapan di lapangan pun sebenarnya sekarang ini masih sifatnya belum merata ya, masih tergantung kebijakan kepala kepolisian setempat gitu pimpinan kepolisian setempat, kepolisian daerah polres dan itu belum disilai kesana secara nasional. Belum ada kan kampanye secara nasional untuk menyalakan lampu kendaraan sepeda motor di siang hari gitu. Kan belum ada. Kita lihat di televisi, di radio, atau di media-media cetak -media nasional, belum belum ada sosialisasi yang cukup gitu. Beda dengan misalkan dulu, kalau kita sadari misalkan kampanye penggunaan helm standar gitu. Helm yang menutupi kepala itu kan cukup masif kampanyenya. Dan itu cukup berhasil seperti itu. Dan saya pikir harusnya juga aparat kepolisian, bekerja sama dengan stakeholder terkait, melakukan kampanye atau sosialisasi tentang penyalaan lampu sepeda motor di siang hari. Gitu. Demikian pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Saya Wendilin.